Baik, opini yang pertama saya terima dari Pak Hari. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Bu. Silakan Pak Hari. t e r n a k a pasti n g a k bisa Bu, karena motor akan naik ke t r o w o a n begitu juga pedagang a l i n y b e r a d di t r o w o a n kan begitu Pak Terima kasih kembali Pak Hari Sianto. Selamat, Selamat pagi. Silakan Pak. Kalau menurut saya sih itu seperti telur dan ayam a j i sampai duluan ya, karena saya rasa pemerintah p e m u r o v i k i Jakarta. belum bisa menghasilkan、uh, transportasi masal yang baik. Contohnya、nah. Basway aja yang untuk jurusan Ahmad Yani Priok aja belum jalan. Sedangkan apa? a l t h a t i sudah mulai rusak. Saya rasa itu satu cerminan bahwa pemprov gagal dalam、uh, menjalankan transportasi masal. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih Pak r i s Nanto, Pak Jack. Sapa kita, silakan. もう一度、この人は誰が誰が誰が誰が誰が誰 サピー・ウント・マンジン・フェスは、トゥ・ティー・キルト・ s ィト、nah, ah uh, ・キラトゥ・デポイン・ミトゥ・ティー・スペナー・ヤコ・ロビト・ハうャ・マナ・サフ e ン・ウラジャー・ラン・ボカン・マンダリ・ソウル・シー・ブリトゥヤ・ベルマニャ・ブリトゥ・サフィー・スペナー・ディ・マナ・キン・ラ・プロデューサー・ダリ・リュそマン・トゥ・アメンタ・ i イク・スタジオ・スタジオ・トゥ・サラ・ウジャー・ディ・マナ・テモー・アン・グタンコータ・ブリトゥ・コノディアニメ アンコタギが t ラータラピー、ブルータンピースカタラピー、ブレマナオランキンタイ、オランマラデンキー、ブリトウ、カタラピシンアポール、アンコタンコタンギタブラランブルータラピー、ジリウピアンゴティラマテック、マサラジャー、ネミサジャー、サピエトタラポンサンテオト。 トリセツはマワイ、ピラモピラウタ、イトータランクラバーグセフィケルイト、イブナヒラー、ブタンコータ、ブナ t ランディブナディ、ピノラブ a ブタインタ、ブタンセタタファクタ、ブギス、トリマカシ、トリマカシカンバリー、パジョン、ンパ。アロマノインアソシンポーシー、ウォーリコータ、ボボボタイト、イト、イトトロープニア、システム、アサンスコー a セータ Misalnya dari Bogor, dia turun di Gajah Mada Plaza, misalnya. Di Gajah Mada Plaza itu, di dari situ naik train, begitu terus n y a m u n g ke kejalanannya pakai b u s w a lah, pakai apa? Gak segitu mudah. Kalau cuma trotoar-trotoar, saya sih agak skeptis ya, karena saya melihat cara kerja pemerintah DK ini i a i g a ngaco gitu loh. Sebentar-centang a r i l u b a n g sebentar-hentar jalanan macet. Udah itu mesin gimana macet? Orang mesin-mesin g e d e ditaruh di pinggir jalan ya, pada macet. Jadi mereka bekerja gak pakai suatu planning, termasuk perencanaan transportasi, gak pakai planning pokoknya begitu ada masalah baru, baru b i k i n i gak ada planning, gak tau n g u gak tau e n a p a gitu, a n a p a gitu, gak a u p a g a k a u n a p g u gak a u a p i t u n a a i t a tau k n a a g a tau g i m a n a t e r i m a k a s i h y a t e r i m a k a s i h k e m b a l i p a k t o n a p a i k k a p a k k n a t a k e n a p a t a a p a g i t a g i t a k k e n a i t a k a n p a k k a n t a y a m u n g k i n h a r u s a p i t a k k e n a t n a i t u a e n a a g a k a k n a e n p e r a p a g t a k a e n a p a g a k kenapa t a k a n a p a g a k kenapa g i n a p e n a a g i k a p i t a k u k e n a k a n i u g a u k e n g k u e n a i t a n i u g u k e i t a k u e n a p a i t a k a u k p i t e i t u a k t e n a n a p a g i p e t u a Nah, terus jalanan yang dibangun sekarang ini utamanya Jalan layang dibawahnya itu tidak bisa dijalankan lagi mobil Nah ini sebenarnya jalan yang h a r u s d i p e r b a n y a k Pengguna kendaraan pribadi di Indonesia itu kan tidak Tidak sebesar yang, yang、eh, Di k e g a r a a n k e n d a r a maju Jadi pemikiran yang mempersembit itu Jalan k e n d a r t e r a k Angkutan-angkutan buat a r a n g Dan itu kan d e n i s n ekonomi bisa terganggu juga ya Oke、okay, terima kasih Terima kasih k e m b a l i Pak Kanta Bapak Aithar, selamat siang Oke、okay, selamat siang、e, Pertama melihat kondisi Jakarta itu tidak memungkinkan Kedua prinsipnya Kalau orang mau mencintai sesuatu Maka sesuatu itu d i b e n a h i sedemikian r u p a agar orang sesuai dengan yang di ekspektasikan Jadi kalau memang meminta men kita パンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンタイヤー s ンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンタイヤンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチーパンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンンチンタイヤーパンチンタンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンタタタイヤーパンチンタイヤーパンチンタイヤーパンチンタイヤーパン Selama ini kan karena tidak ada fasilitas publik yang baik,、mm -hmm. makanya warga menggunakan kendaraan pribadi. Nah, jadi bisa dilakukan program seperti itu kalau pemda sudah menjaga p e r a s a r a n yang cukup baik. Oke.、Okay. Terima kasih. Bah, selamat siang, Pak Roland. Halo. Halo. Silakan h d i komentar Anda. Ya, mengenai yang diusulkan rasanya itu juga tetap tidak akan bisa s e l e s a i k a n masalahnya.、Mm. Tapi rasa-rasanya memang dari apa penyelenggara negara ini sepertinya sengaja harus m e l e k a a d a n kacaau atau masjid dan di situ baru ada damati p k bisa ngopi gitu loh.、Hmm. ya, <laughs>、uh, ya karena ya. yang kelihatan sekali kan? Ya,、hmm. yang a n g k e n a r yang angkutan umum yang berhenti sembarangan itu tidak pernah selesai d i p e r l i h、hmm. t k a n jadi sering kali kelihatan petugas mendapatkan、uh, apa, uang soboka、hmm. ya kan Eh, kalau lancar buat jangkauan itu gak ada lagi k e h i a n g u m b e e n d a p a t a n baik, ya, terima kasih tidak ada, intinya tidak ada niat b a i tidak ada、tawa. niat ya oke、okay, baik, terima kasih Pak Roland Bapak Susanto, selamat siang、ya. komentar Anda Pak、hmm, ini rumah tak orang mencintai、hmm. cinta jadi asa a n bukan karena kehebatan、hmm. atau dengan masalahnya k a lu a kita melihat busway, contohnya angkut umum、uh -huh. itu selama begitu untuk jalur busway setengah、uh -huh. jam baru m u n c u l satu kali、uh -huh. kita yang di h a l u s nya tengah malam itu、uh -huh. pemerintah berubahnya hak t e r h i r a t i s t i m e w a sampai dengan c a r a apapun sekarang m a u d i laku k、uh、tidak -huh. nah, betul itu ya terima kasih、okay. Bapak Susanto ya.